itu bukan karena detak jantung yang berhenti. Banyak orang yang jantungnya itu berhenti tapi belum mati. Berani coba? Jangan ya, jangan dicoba. Jadi ukurannya itu bukan jantungnya berhenti. Kehidupan dalam Islam yang dimaksud hidup betul-betul hidup urip. Ya. Uripku ana urip. Sudah diberi urip. Itu kalau umur 4, -4 bulan ditiupkan Roh, roh dari mana? Alam sana aslinya dimasukkan ke dalam ja, janin. Usianya berapa? Empat bu, bulan. Nah, empat bulan, tapi Allah itu mengatakannya bukan empat bulan, empat puluh hari, empat puluh hari, empat puluh hari. Prosesnya janin kan empat puluh hari, empat puluh hari, empat puluh hari. Kenapa dipakai angka empat puluh? Makanya kalau ada orang meninggal dunia Itu ada hari yang keempat Puluh Termasuk ngambil rahasia dari Empat puluh hari Empat hari, puluh hari Nanti kalau tahlilan Hari yang keempat Puluh Karena selama empat puluh hari Di alam kubur Itulah roh seorang muslim Mengalami fitnah Berbagai macam ujian Berbagai macam cobaan di alam kubur Makanya perlu didampingi selama 40 hari. Kalau bisa, tahlilannya setiap hari. Kalau nggak bisa, hari pertama sampai ke tiga. Lanjutkan hari ke tujuh. Lanjutkan sampai hari ke empat puluh. Setelah itu naik ke hari seratus. Setelah itu orang Jawa sampai hari ke seribu. Ada yang ngotot hari ke seribu. Tidak ada tuntunannya. Tidak jadi masalah. Tuntunan kita adalah malam al Malam al Qadar Lailatul Qadri khairum min syahr. Malam Al-Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Allah juga senang pakai angka 1000. Makanya angka 1000 dipakai orang Jawa. Nih tahlil hari yang ke 1000. Biar apa? Setelah 1000 hari anak cucu keluarganya tidak lupa. Biar mau pada ngumpul, biar mau mendoakan yang sudah meninggal dunia. Nah, Selama empat bulan baru ditiupkan roh Coba hadirin perhatikan Empat bulan ditiupkan roh Katanya ditiup Lah kalau ditiup berarti ada lubangnya enggak? Ditiupkan roh ke dalam jasad Nah meniupkannya lewat mana kira-kira malaikat? Lewat hidung? Apa lewat telinga? Apa lewat mulut? Roh ini dimasukkan lewat mana? Apa lewat pusar? Ujulih. Lewat mana kira-kira? Kan kalau ada orang kesurupan biasanya yang ditiup itu hidungnya atau badoknya. Bun-bunan kan? Nah, manusia itu semua rohnya ditiupkan lewat ubun-ubun, bun-bunan. Tak cucuk bun-bunan. Jadi bun-bunannya ini yang masuknya roh. Makanya bayi kalau lahir itu nanti bagian yang paling genjur yang paling empuk, yang paling lunak adalah bun-bunan. Ini bun-bunan bahasa Jawa. Nih kalau orang yang nonton ini bukan orang Jawa dengar bingung apa sih bun-bunan gitu ya. Dari ubun-ubun-ubun ya hampir sama ya. Dari ubun-ubun ini ditiap di sini masuk. Makanya ini paling lunak, lu, ini ngerasnya agak lama setelah bayi lahir. Kenapa? Masuk roh yang gede. Roh itu gedenya luar biasa. Jadi kita ini aslinya enggak begini pendek, kurus, enggak begini. Aslinya kita tuh gedenya luar biasa. Seberapa besar gedenya roh? Roh itu besarnya kalau dicabut, dikeluarkan dari jasad, ditaruh di alam nyata, alam yang bisa kelihatan manusia, maka seluruh alam nyata tidak cukup menampung besarnya satu roh. Bayangkan roh yang segede itu Dipaksa masuk ke badan Yang sekecil ini Artinya dimpet-empet Ruter tersebut Makanya roh yang benar-benar roh Sumpek berada dalam tubuh Manusia Bawaannya pengen segera kembali ke alam Sana Makanya orang-orang yang soleh Itu gak betah Kalau disuruh lari pagi Betahnya sholat dan mikir Nanti saya terangkan kenapa begitu Ya nanti saya terangkan kenapa begitu sampai di sini bisa dipahami belum nih jenengan mumet atau button nih button ya ini urusannya kembali fitroh vi, makanya saya terangkan dulu detil biar kita ini majlis kita memang ini majlis-majlis ilmu dan di dzikir dzikirnya udah jalan sekarang bagian ilmunya kita bukan ngomong bahasa basi yang kita sampaikan itu harus mengandung dalil-dalil il, ilmiah sehingga jenengan kalau ditanya orang, "Tersejarah iki dadi menungso Asal-usulmu dadi menungso ki paham, bisa jelaskan. Nah, dulu kita dari alam ruh dimasukkan ke tubuh. Dalam perut. Ya dalam apa? Pe. Perutnya siapa? Perutnya i? ibu. Kenapa dipilih perutnya ibu yang, yang hamil ibu kok bukan bapak? soalnya bapak disuruh hamil tidak sah? sabar coba kalau bapak-bapak hamil itu dokter yang bagian pengguguran mes antri gak kuat lah, ibu ini kan punya kasih sayang yang lebih dari bapak bapak sehingga dengan anak-anak kasih sayang ibu itu dia bisa menjaga ya bisa man menjaga eman-eman sayang ini nurani atau naluri seorang wanita lain dengan seorang pria Jujur pak, jenengan kira-kira sakit sabar no, Hah? Bisa sabar gak bapak-bapak? Kira-kira bu, bapak-bapak bisa sabar gak? Misal diambil sampel Satu bapak suruh hamil gitu, kira-kira bagaimana? Sabar gak? Gak sabar kan? Gak sabar, tapi kalau ibu-ibu Sabarnya luar, biasa Karena emang punya punya Kelebihan tersendiri ini, ibu-ibu Mogok, sambil diunjuk yang sudah dapat minuman silakan diminum. Nah, ditiupkan ruh ke dalam ke dalam janin tadi. Setelah itu proses Sembilan bulan kemudian lah lahir, betul? Nah, ruh itu aslinya taat, ruh itu aslinya baik, ruh aslinya beriman. Ruh tidak ada yang ragu-ragu, ruh penuh keyakinan. Makanya tidak ada judulnya bayi mumet itu tidak ada tidak ya ada bayi umat. tidak ada judulnya bayi dilihat kok enggak enak, enggak ada jenengan buktikan, jenengan pergi ke rumah sakit bersalin, nanti minta izin kalau pagi itu biasanya kan bayi-bayi itu di, boleh dilihat kan Nah, jenengan kiling dari bayi yang paling hitam sampai bayi yang paling putih coba dilihat, ada tidak bayi yang lihat? ini hanya oke sawangan ini kalau dilihat menjengkelkan ini, ada tidak kira-kira tidak ada kan semua bayi dilihat eh enak, semua bayi dilihat menenteramkan ha, hati. Makanya tidak ada judulnya bayi kafir, tidak ada. Walaupun tu anaknya non Muslim, tetap bayi namanya tidak ada bayi ha, kafir. Dilihat semua enak. Kenapa? Karena masih asli. Makanya Rasul bersabda: Kullu maulid, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Aukamakallah sawalam. Setiap bayi yang terlahir terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan masih seperti aslinya. Suci, benar-benar suci. Enggak ada kotoran, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada yang namanya ujub, enggak ada yang namanya sombong, enggak ada yang namanya sum'ah. Asli dalam keadaan yakin, iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Nah, dari situlah mulai timbul masalah. Kenapa? Ini ruh sudah di jasad Jasad punya lingkungan, punya ling lingkungan, lingkungan terdekatnya namanya Bapak dan ibu lah Bapak dan ibu ini yang rusak ruh tadi. Ayo, orangnya hadir di sini tak? Orang tua ini lingkungan terdekat ni yang rusak ruh, rusak ruh, mulai ruh diajari, ya kan? Diajari kamu kalau tidak makan, ya, kamu nanti bisa mah? mati. Ngomong gitu kan Kamu, kamu, kamu Lah ini orang tuanya ngajari Tapi tidak islami Dengan cara hidupnya yang Yang seringkali jauh dari tuntunan-tuntunan Ilahi Sehingga roh ini mulai lupa Mulai lupa aslinya dia seperti Seperti apa Makanya dikatakan Bayi itu lahir suci Fitrah seperti aslinya Yang menjadikan Yahudi, Nasrani Atau Majusi adalah kedua orang duanya sampai di sini bisa dipahami. Tarni tahap kedua monggo diunjuk saya ini ngomong monggo diunjuk maksudnya saya pengen minum. Eh <hari> monggo Pak Karni, alhamdulillah ini bapak Kapolsek kemarin habis acara di Mapolres ya, ya alhamdulillah sudah paham semua, yuk kita pulang. Katanya udah paham semua udah ngerti arti fitroh sekarang apa arti fitroh fitroh artinya apa seperti ciptaan asli nah aslinya su suci makanya kadang disingkat kembali fitroh kembali su suci nah ini sayang bayi yang bersih yang suci ini rusak yang rusak siapa lingkungan ter terdekat nah lingkungan terdekatnya siapa orang Orang tua, Jadi yang menyebabkan bayi ini gak beres, anak gak beres, yang patut dipersalahkan nomor satu adalah kita orang tuanya, bukan orang lain. Sudah kita orang tuanya belum benar, ditambah nanti lingkungannya juga belum. Belum benar, masyarakatnya belum benar. Makanya ini bayi jadi semakin cepat rusak. Lupa kepada Allah. Nah karena lupa kepada Allah, ini manusia lupa alam aslinya, lupa akhiratnya. Ya lupa itu bagaimana Kasih sayangnya Allah Lupa bagaimana cintanya Allah Lupa bagaimana Allah itu menyayangi dirinya Lupa dia Makanya Allah kirimkan para roh, Rasul Kirimkan para Rasul Kirimkan para Nabi Untuk apa? Fadzakir, Tolong ingatkan Tuh mereka Fadzakir, Fazakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin Karena sesungguhnya peringatan itu diiling-ilingkan itu manfaat buat orang yang ber, beriman. Ingatkan saja, ingatkan, tuh kamu taat sama Allah, tuh ada surga, tuh Allah Maha Pengasih, tuh Allah Maha Penyayang, tuh kamu yang salat yang baik, tuh jangan kejar dunia, kejar akhirat. Ingatkan. Tugas nabi dan rasul mengingatkan manusia atas jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Jadi kita lupa Dikirim Nabi dan Rasul untuk mengingatkan. Nah ini sebentar lagi bagian yang paling oke, okay, paling asik. Sabar dulu ya. Ini kalau anda paham, saya paham. Nanti kita bisa merasakan betapa cintanya Allah kepada kita semua. Merasakan cintanya Allah itu tidak gampang loh. Jadi kalau misalnya ya. Ada seorang pria dicintai seorang artis yang cantik jelita gitu Bahagia atau enggak bahagia? Artis, cantik, jelita, kaya, kemudian santun, kemudian baik, penuh kasih. Mohon maaf, Bapak-Bapak dicintai sama artis yang seperti itu, bahagia atau enggak bahagia, Pak? Bahagia, Pak. Bu, Bapak bahagia, Bu. Bahagia. Ya, jujur-jujur, Bahagia tidak? Baik, muslimah, cantik, jelita, kaya raya Mencintai jenengan Bahagia tidak? Bahagia Jenengan disayang Rasa enak tidak hati? Enak kan? Merasakan dicintai itu eh Enak kalau bisa merasakan Nah bayangkan kalau bisa merasakan dicintai oleh zat yang maha mencintai Tai oleh Zat yang Maha Menyah, Yangi oleh Zat yang Maha Kaya oleh Zat yang Maha Baik oleh Zat yang Maha Memberi oleh Zat yang Maha Lembut oleh Zat yang Maha Indah yang Maha Maha Maha Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta kepada kita. Cuma kita bisa ngerasa atau tidak itu masalahnya. Lah kita ni menosolah dua blok urea yodide i, duweet yodide i, sehat yodide i. Nono kok yoresong ngerasa sakit. Teristronit, gusti, dumateng awak idw kilo. Aneh atau engkau aneh? Aneh kan? Aneh. Makanya dikirim Nabi, dikirim Rosul Elengno. Ingatkan tuh ingatkan. Apalagi ada dak karun. Apakah mereka tidak ingat dulu bagaimana? Pada ingat. Bagaimana di alam sana itu berduaan dengan Allah, muji Allah memuji Allah, memuja Allah? Apa engkau ingat semua itu? Jenengan, sudah ingat belum ni? belum kita sudah ingat atau masih lupa ini lupa kan belum ingat kan belum dia omongin begini ya karena apa ya kamu mudeng kan Pokoknya mudeng gak mudeng silahkan mudeng gitu aja ditelan dulu nih. ini informasi ditelan telan dulu nah kirim rasul rasul habis dan meninggal gantinya yaitu para ulama gak mungkin tidak habis sampai hari kiamat terus da'i itu bertugas untuk mengingatkan manusia atas jati dirinya bentuk aslinya nah bagaimana para rasul dan para nabi dan para da'i ini dalam mengingatkan manusia, begini ceritanya saya mau kasih contoh nanti insyaallah saya bapak ibu bisa paham pakai contoh yang gampang saja sebelum contoh diberikan sekali lagi silahkan minumannya diminum udah habis Ya pura-pura angkat gelas gitu Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat ya. Al-Qisah. Ada seorang mbak-mbak. Ini kalau kebetulan namanya sama, hanya kebetulan saja ya. Ada seorang mbak-mbak namanya Tini, punya tunangan namanya Tono, ya Tini bertunangan dengan Tono, Tini dan Tono bersama keluarga rapat, kemudian ditentukan tanggal pernikahan, hari pernikahan, jam pernikahan, tempat pernikahan, tamu undangan, semua persiapan mulai pakaian Sampai makanan Semua udah dipersiapkan Tempat udah disewa Undangan udah dicetak ya Kemudian rumah makan Yang dipesani untuk cateringnya Juga udah di, dihubungi Udah dibayar lunas E Rupanya Lima hari sebelum Hari H Mbak Tini kepleset Kepalanya gejeduk Terus jadi pikun Pikun tuh bahasa Bahasa gampangnya Bahasa roduk-roduknya amnesia Jadi lupa Jadi bukan pikun Tapi lupa Lupa orang lain Dia ingat saya tini Tapi dia lupa kepada Mas Tono Saya mau nanya ini Masalah atau gak masalah ini Masalah enggak? Padahal dikenal Mbak Tini ini cintanya kepada Mas Tono luar biasa. Mas Tono ini cintanya kepada Mbak Tini luar biasa. Tiba-tiba Mbak Tini itu amnesia. Gak inget lagi siapa Mas Tono. Kira-kira Mas Tono pusing atau gak pusing? Pusing kan? Pusing. Tapi kalau orang yang betul-betul cinta, kira-kira berjuang untuk membuat Mbak Tini inget atau diem saja? Berjuang untuk buat Mbak Tini ingat waktunya berapa hari? Lima hari. Waktunya lima hari. Kalau sampai hari kelima belum ingat, ancur enggak ini pesta pernikahan ini? Ancur, ancur kan pesta pernikahannya? Makanya ini Mas Tono mendekati Mbak Tini dan berkata Tini, aku adalah calon suamimu. Eh, Tini mengatakan kamu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Masa aku pilih uang elek kayu awak mugi. Saya mau nanya, kira-kira itu Mas Tono sakit hati tidak tu? Endah, tak sakit hati kenapa? Hatinya penuh cinta. Tapi mak, gluk. ya Allah, kok begini ya? Tini kok begini? Tini, aku ni bener-bener calon calon selamimu. Kita ni udah tunangan lima hari lagi kita menikah. Kalau tak percaya, nih undangannya. Si Tini menjawab, ah kalau cuma begitu Buat satu jam pun langsung jadi Jangan kamu ngarang-ngarang Jangan kamu ngarang-ngarang Nah Mas Tono kira-kira nyerah atau enggak nyerah Tidak judulnya dia jatuh Cinta Tugasnya dia berusaha membuat Mbak Tini ingat siapa di dirinya Eh rupanya Mbak Tini ini kesemsem. Sama orang yang menolong dia ketika kepalanya keceduk. ya. Kemudian akrab nah, Mas Tono kira-kira cemburu enggak? Cemburu Nah semakin Mas Tono ini ber, berjuang Agar Mbak Tini ingat siapa dirinya Jangan mungkin mikir Ini Habib kok cerita Tono Tini Tunangan mau nikah ini urusannya apa? Urusannya ah? apa? Sebentar Kalau enggak pakai begini kita enggak paham-paham tapi kalau dikasih contoh begini, insya Allah langsung paham, paham. Karena ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Eh, rupanya Mas Tono punya data-data. Tini, -data. ini loh foto saat kita berada dulu di Tawangmangu. Ada ini Tawangmangu ini. Ya, tini, ini loh saat kita bersama-sama rakernas, buah rakernas kayak arti nopo ya gora mudeng, rapat kerja apa gitu kan? ini loh saat ini foto ditunjukkan semua, kemudian yang namanya Tini Ngeyel, mas mas mas ngapunten. ini zaman IT mas teknologi modern saya mau buat seperti itu mudah mas tinggal foto tak, jajar jajar ke dati mas kira-kira Tono pusing gak? enggak hatinya penuh cinta cinta, gak kenal kata pu, pusing yang ada dia bersemangat untuk membuat bak Tini inget di Punyanya penuh kasih sayang nih Tono telaten. betul sampai Mas Tono mengatakan Tini Iya aku punya rekaman kita lagi ngobrol-ngobrol waktu pertunangan itu kan kita upload di YouTube tuh pertunangan Tini dan Tono itu keren loh ah kamu ada-ada coba nggak percaya nih klik pernikahan Tini dan Tono coba Google keluar di YouTube ini cuma contoh loh jangan dicari bener loh ya ini cuma contoh contoh, eh rupanya dilihat sama sama Mbak Tini dia geluk, rodo kaget dia kenapa? itu ada cincin, cincin itu yang buat dia langsung teringat oh. iya, itu saya loh itu Tono wah ini kalau film begini susah ini dibuat palsunya ini susah ini mulai kemudian memorinya terbuka memorinya ter terbuka kemudian tiba-tiba geluk -tiba ingat penyakit amnesianya hilang sembuh seketika saya mau nanya, kira-kira mbak Tini nangis atau nggak nangis? Nangis, oh Mas Tono ngapun ten yo Mas yo, maafkan aku kok sampai bisa aku melupakan dirimu Mas. Tolong maafkan aku. Ini kalau dibuat film asiknya luar biasa. Sutradara Habib Novel Aledrus, ya. Sutradaris, sutradara sekaligus art, artisnya, ya cocok nanti. Mantan bareng ya. ya. Kita buat nanti kisah cinta apa namanya kisah cinta dalam perjalanan menuju Allah, Allah taala judulnya apa nanti enggak usah dipikir. Oh namanya juga berkhayal kok ini ya. Terus masih mau dengar kelanjutannya Nak ini? Nah, nangis ini. Mbak Dini nak nangis. Nah, untuk mem, apa namanya? menambal semua kekurangannya kok selama ini ingatkan dia yang ngomong, aku kok milih wong lanang elek koyo ya, awakmu ki keliru yo ya aku ora mungkin teringat kok sempat saya ngomong seperti itu kan? Kemudian ngomong sama Mas Tono, Mas Ngapunten punten yo Mas yo. Saya sampai nggak percaya sama kamu, saya maki-maki kamu. Mas Tono ngomong, udah-udah nggak apa-apa. Nama juga kamu lagi penyak penyakit amnesia, kamu kan nggak inget apa apa. Toto deh, gitu kan? Kamu nggak inget apa-apa toh? Tode, betul kan? Nih, bak akhirnya melayani Mas Tono dengan pelayanan yang le lebih untuk menambal segala kekurangannya. Betul, betul. Oke. Okay. Kita hidup di dunia ini ibarat tadi 5 hari menuju pernikahan Cuman tinggal 5 hari Hidup di dunia ini cuman sebentar Setelah itu meninggal dunia Meninggal dunia cuman ada surga atau neraka Nah kalau terjadi pernikahan itu surga Kalau gagal pernikahan itu neraka, neraka. Nah Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita semua Cinta kepada kita semua Dulu itu kita cinta kepada Allah Dan kita dicintai Allah Dulu kita ingat kepada Allah Dan kita mengingat Allah Berfikir kepada Allah Merasakan nekmatnya, menyebutnya Allah Dulu di alam sana Tidak ada kerjaan yang lain Kerjaannya cuma sujud, zikir, sujud, zikir sujud, begitu Dulu begitu Masuk ke tubuh, kenal orang tua, kenal masyarakat, kenal TV, kenal yang namanya biskop, kenal yang namanya perempuan, kenal yang namanya laki, kenal macam-macam. Lupa kepada Allah. Karena Allah sayang, ini hambaku kena amnesia ini. Hambaku lupa kepada aku. Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan da'i untuk mengingatkan eleno dia ini cinta sama aku ingatkan betapa cintanya aku kepada dia makanya da'i itu syarat nomor satu, sabar telaten, ulet penuh kasih sayang, gak ada kebencian, gak ada amarah siap dicaci, siap dimaki siap dihina, siap diinjak-injak, siap semua yang gak enak gak eh, enak, dan yang diberikan cuman yang enak Enak, pelayanan yang terbaik Mencintai, menyayangi Yang penting, si tim ini Ingat siapa Allah Sampai di sini Paham atau tidak paham Berarti Allah sayang banget sama kita Sayang kan? Sayang Eh, Macam-macam dikasih sama Allah Untuk ingatkan kita Begitu kita ingat, begitu ingat Mesti orang yang ingat Ingat lagi sama Allah Namanya orang yang doa tobat orang tobat taaba ya tubtu tobat dan fa wata kembali kepada kepada Allah eling laki yang lupa namanya gha yang amnesia itu namanya ghafil namanya lalai makanya dikatakan maklum itu kan belum sadar jadi kita sabar saja menghadapi nah, orang-orang yang belum sadar tugas kita mendakwahi dengan lemah lembut tugas kita mendoakan baik baik soalnya dia belum sadar kalau udah sadar gak mungkin seperti itu betul ketika sadar nangis gerong gerong ya allah betapa bodohnya hamba ya allah betapa hamba ini tidak tahu terima kasih ya allah nangis maka untuk menambal kurangnya dia pun langsung ibadahnya diper banyak dia pun akan mengatakan ya Allah kenapa dulu saya begini tolong maafkan saya hidupnya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pun menyambut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin jangan khawatir Allah cinta kepada orang yang mau kembali kepada kepada Allah yang mau taubat kepada Allah disayang sama Allah gak bisa disamakan ya tapi minimal untuk mendekatkan pendekatan akal kita mas Tono begitu lihat Mbak Tini ingat lagi kira-kira seneng atau nggak seneng? Alhamdu, alhamdulillah deh, saya benteng ke Waras gitu kan? Wes rasanya gak kesempoa pos, saya awakmu wes Waras, aku udah menemukan dirimu yang hilang kan begitu? Nah sama dengan kita begitu kita ini Sadar dikatakan Allah itu lebih mencintai ya, seorang hamba yang kembali daripada seorang budak yang lari kemudian kembali lagi kepada majikannya itu. Atau dalam hadis disebutkan ada satu orang naik onta, naik kendaraan, kemudian dia istirahat di bawah pohon. Saat istirahat di bawah pohon dia bangun kendaraannya hilang, ontanya hi, hilang padahal di tengah padang Sahara kalau gak ada kendaraan, kendaraan itu ada bekalnya, air semua ada di situ, kendaraannya hilang, ibarat mobilnya diparkir, tau-tau mobilnya hilang, padahal kartu ATM kemudian KTP semua uang ada di situ, kira-kira bingung atau gak bingung bingung, nyari kesana, nyari kesini, gak ketemu kemudian tidur lagi di bawah pohon pasrah, ya wes lah, na'arap mati mati neng kini wes, arah selamat ya selamat, dah pokoknya saya mau pak Pasrah tidur Saat bangun dari tidur Tiba-tiba ontanya itu udah ada di sampingnya Saya mau nanya Kira-kira orang itu seneng atau gak seneng? Senengnya luar Biasa Kata Rasul, Allah Lebih senang melihat hamba yang kembali kepada Allah Ketimbang orang tadi yang ontanya hilang Kemudian ontanya kembali Rasa senangnya Allah itu Lebih dari itu Tidak bisa disamakan Sekarang udah bisa merasakan sayangnya Allah belum nih? Rodok Tak ketang titik eh titik eh. Dikit saja sudah bisa merasakan sayangnya Allah belum ini. Sudah. Atau belas Karena ini kualitas hati kita nih tergantung. Kalau hati kita memang baik, insyaallah ngerasakan. Kalau kita belum bisa ngerasakan, berarti kotoran kita masih bertumpuk tuh. Tumpuk kita butuh mujahadah yang lebih besar lagi untuk mengingatkan diri kita, diri kita ini. Cerita Tinitono belum selesai tadi. Ya. Akhirnya, Mas Tono memberikan apresiasi penghargaan kepada Mbak Tini. Justru Mbak Tini kemudian dijaga. Mbak Tini dirawat. Mbak Tini dikasih hadiah. Mbak Tini dijaga jangan sampai jatuh lagi. Betul-betul. Begitu pula orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan orang yang menjaga, Allah kirimkan orang yang merawat, Allah kirimkan orang yang selalu mengingatkan jangan sampai dia belok ke arah yang lain lagi. Nah, ini belum selesai. Ini baru mukadimah. Baru mukadimah. Lah bagian asiknya di mana? Kan judulnya kembali fi Fitrah. Kita lalek Untuk biar kita ingat lagi Allah kasih cara banyak Selain mengirimkan utusan-utusan Allah siapkan Kalau kita umat Islam Satu bulan Satu bu, bulan 29 atau 30 hari Tergantung rembulan dan mata manusia Yang melihatnya Betul-betul Pokoknya kalau saya Prinsip saya ikut pemerintah Ikut pemerintah sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi puasa dengan lihat rembulan hisabnya itu kalau kemudian hilal ketokan ya satu ramadan enggak ketokan ya udah sabannya digenap Genapkan kenapkan perkara hisabnya bener hitungannya bukan hisab sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi ini yang dianut oleh sebagian besar dari orang-orang yang eh, mazhabnya Imam Syah Imam Syafi'i Nah, kalau nanti ternyata pemerintah menetapkan hari A, ya saya ikut A. Pemerintah menetapkan hari B, ya saya ikut B. 30 atau 29 hari, tergantung nanti Syawal. Pemerintah menetapkan syawal tanggal sekian, ya saya ikut sekian. Pemerintah menetapkan tanggal segitu, ya kita saya ikut se-segitu. Bisa jadi 29, bisa jadi 30 hari. Menariknya di sini. Jujur ya, jujur. Kalau kita nanya pada diri kita sendiri kita ini termasuk punya dosa banyak atau sedikit? Banyak Terus kita ini termasuk yang banyak lalainya atau banyak ingatnya? Banyak lalainya betul? Coba kalau jujur lagi Hati kita ini gampang terpengaruh Atau hati kita tidak mudah terpengaruh Contoh ya Dengar berita Pit motormu hilang Hati kita biasa-biasa saja atau langsung ma Nyut yang mana kira-kira? Ha, nyut atau Allah Hilang. Ben rapopo. So, ben lah untuk rezeki mana. Yang begitu atau ma? ma? Nyut. Hilang. Nyut. Yang ma? Nyut. Berarti hati kita ini mudah terpe, terpengaruh. Betul? Okey. Kalau dilihat seperti itu, berarti hati kita ini dalam kondisi sakit atau sehat? Sakit. Nah, sakitnya kira-kira kronis atau biasa-biasa saja. Udah jangan ngaku kronis dulu, coba kita deteksi. Coba deteksi. Deteksinya begini. Kalau Pak Parni, ini Pak Kapolsek. Beliau ngadep Kapolda atau Kapolri. Kira-kira Pak Parni banyak gerak atau husuk, Pak? Tidak banyak gerak, kan? Tidak banyak gerak. Memang begitu aturannya ngadep atas atasan. Untuk menghargai atasan tersebut, ya tidak banyak gerak. Lah kita ngadep bukan Kapolri, bukan Kapolda, ya toh? bukan kapolri, bukan jenderal, bukan siapapun ngadep yang punya semuanya, ngadep Allah yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha keras siksaannya, yang, yang yang yang yang yang maha dahsyat tadi, ngadep Allah kira-kira ingat yang lain atau enggak ingat yang lain? Ingat yang yang lain. Coba nanya, banyak mana ingatnya kepada Allah dalam salat dan ingatnya kepada yang lain di dalam salat? ingetnya kepada yang lain. Kira-kira ketika nyebut Allahu Akbar itu ingat Allah atau tidak? Jujur-jujur. Lawang Allahu Akbar saja yang diingat kom? Kompor. Allahu Akbar ini pikirannya engko bar salat, laku-melaku. Allah dengar suara televisi kan? Suara televisi misalnya harga premium naik. Allah. Lah ini apa? Allahu Akbar-nya udah be Beda lagi, lah kita dalam sholat saja yang jelas-jelas ngadep Allah, itu kita ngadep Allahnya cuma dikit. Yang banyak ngadep selain Allah. Kira-kira kita termasuk golongan yang nekat atau tidak nekat. Ngawur atau tidak ngawur ini? Ngawur kan? Parah atau tidak parah? Parah. Berarti hati kita bobrok atau tidak bobrok? Alhamdulillah. Sudah bisa ngaku berarti luar biasa karena syarat untuk sehat nomor satu harus ngaku, seperti yang saya terangkan kemarin di Mapolres tuh kan ya ada satu orang sakit pergi ke dokter nanya dokternya kan, bapak apa yang dirasakan, yang gak enak bagian mana dijawab sama bapak tadi dokternya kamu atau saya pak Dokter menjawab, ya saya dokternya, nah kalau bapak dokternya ya bapak yang meriksa saya, bukan saya yang disuruh ngomong Kata sang dokter, "Lo iya Pak, saya akan periksa, cuman Bapak terangkan dulu gejala sakit Bapak itu apa? Kepalanya berat atau tidak? Sakit atau, atau tidak apa yang dirasakan? Mungkin lemas atau bagaimana?" "Ya udah," kata Bapak tadi, "Saya enggak mau nerangkan, kamu yang periksa. Kamu kan dokternya." Akhirnya dokternya ngomong begini, "Oke okay, Pak, saya kasih dokter loh, rujukan. Mohon maaf, ini yang bisa memeriksa bukan saya kasih surat rujukan. Dibaca surat rujukannya Bapak tadi Ma, marah. Bapak ini gila ya? Loh kok gila bagaimana? Masa saya disuruh pergi ke dokter hewan? Dijawab sama dokternya, "Saya enggak gila. Justru saya kasih saran yang yang bagus. Kalau manusia itu ke pergi ke dokter sakit, Yang ngomong, "Pak dokter, kepala saya kok pening ya, enggak enak ya." Pak dokter, "Saya kalau lihat manusia kok jadi muter semua ya?" Pak dokter, badan saya ini kok di punggung bagian kanan kok sakit nyeri terus gak hilang-hilang. Kenapa ya pak dokter? Baru dokternya merik, meriksa. Itu kalau manusia. Tapi kalau kucing dibawa ke dokter hewan, kucingnya cuma diem. Dokternya yang nanya, pus, mana yang sakit dia, pus, ya pusnya? Dokternya yang ngomong begitu, itu kalau eh, hewan. lah bapak saya tanya gak mau ngomong, berarti bapak hewan. Suanya lagi dokter itu ya. Nah, kalau berarti kita sudah mau ngaku, berarti kita manusia. Yang enggak mau ngaku berarti hewan. Nah, yang banyak tu tipe manusia atau tipe hewan? Bolehlah alam ya. Yang jelas di sini semua manusia. Manusia, manusia yang boh bobrok. Lu ngaku bobrok, eko abot mento yo. Kita di sini semua manusia. Manusia yang boh Bobrok, minta sama Allah dirakit kembali menjadi manusia yang luar biasa Syarat nomor satu harus itu dulu ngaku Bobrok Ya kan ngaku bo, Bobrok Setelah ngaku Bobrok nanti baru kita bisa memperbaiki di diri akan ngerti Bobroknya itu ada di dimana Oh Bobroknya ini, oh kekurangannya ini, oh saya salahnya ini, oh saya gak benernya di di sini, oh saya kurangnya Kurangnya ini ketika kita, ketika kita udah mau ngaku bobro Berarti kita udah mau ber -oh, berobat Kalau udah mau berobat Nanti akan turun re resep Silahkan minum ini Silahkan jangan makan ini Silahkan dikurangi makan yang ini Silahkan tidurnya ditambah sekian menit Silahkan Bapak perbanyak minum air Tolong Bapak jangan makan gula banyak banyak, tolong bapak tidurnya itu jangan malam, malam, petunjuknya macam, macam. Nah, kita sekarang ini bobrok dan pengen bagus, kan begitu judulnya. Nah, untuk bagus itu mudah atau susah? Jujur saja, mudah atau susah? Susah kan? Susah. Kenapa susah? Niatnya kurang kuat niatnya kurang kuat. Tanya, bangun tidur, belum mandi. Mau mandi itu mudah atau susah? Tergantung niatnya. Kalau niatnya kuat, bisa langsung mandi. Lah kalau niatnya enggak kuat, engko sik, engko sik, engko sik, engko sik, cukup cuci mu muka. Cukup kumur-kumur enggak -kumur, usah sikat. Nah, niatnya belum Kuat. Yang niatnya kuat. Saya mau mandi, saya mau sikatan, saya mau keramas, saya mau pakai parfum, bla bla bla. Pagi dia udah mandi, udah se, seger. Jadi yang berperan adalah nawaitunya, niatnya kuat atau Tidak. Pertanyaan sekarang. Lah kita ini nawaitu pengin dandani diri atau tidak? Pengin biasa biasa atau pengin jadi orang yang luar biasa? Luar biasa kan? Pengin jadi seperti dulu? Di zaman sana atau jadi yang rusak. Kalau dulu seperti di zaman sana, zaman ru, kita jadi orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau kena yang udah rusak, ya bobroknya luar biasa. Tentunya kita pengen jadi seperti di alam sana dulu. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya. Alhamdulillah, Allah tuh sayang kepada kita. Allah itu baik banget kepada kita. Allah itu pengin kita kembali seperti dulu, makanya Allah bantu manusia. Allah bantu manusia. Manusia itu dalam dirinya ada lima komponen utama. Hati sama dengan ruh, hati sama dengan ruh. Kemudian nafsu, ya. Kemudian hawa. Kemudian h, ha? hawa, kemudian du? dunia, ya, nafsu, hawa, dunia, hati, masih ada satu, yaitu syaitan, alias setan. Lima, wahfadil kalba an yulima bihis syaitan, wal nafsu, wal hawa, wat dunia, setan, nafsu, hawa, dunia, hati, itu lima komponen manusia. Yang paling penting, paling penting dalam tubuh kan harus dibersihkan dari nafsu, dibersihkan dari hawa, dibersihkan dari dunia. Hatinya biar ber bersih. Nah, kita lahir, lahir nafsu ada, lahir hawa itu belum ada, lahir dunia itu tidak ada. Lahir setan itu belum masuk Masih bersih Ya masih ber bersih Nah pengen gak kita jadi manusia Yang di tubuhnya gak ada setan Di tubuhnya gak ada hawa Di tubuhnya nafsunya udah terkendali Di tubuhnya dunia tidak mempengaruhi Kira-kira pengen atau gak pengen Pengen kan Nah yang buat hidup gak enak itu nafsu gak terkendali Maaf Nafsu itu boleh, nafsu nggak boleh dibunuh. Nafsu harus ha? ada. Nafsu itu apa? Keinginan. Pengen makan, pengen minum, pengen menikah, pengen punya harta, pengen punya rumah, pengen tidur, ya, pengen aktivitas, pengen, pengen, pengen, pengen. Tadi harus ada. Manusia nggak punya pengen bahaya? Tidak mau nikah Coba kalau seluruh manusia tidak mau nikah Yang terjadi apa? Jeruk makan jeruk Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya Kelanjutan kehidupan manusia tidak ada Tidak ada proses pernikahan Tidak ada proses hubungan antara pria dan wanita Sehingga bayi tidak akan terlahirkan lagi Musnah ini bumi Manusia tidak mau makan Mati atau tidak mati? Mati. Manusia tidak punya keinginan minum. Mati atau mati? Mati. Manusia tidak mau tidur. Mati atau enggak mati? Mati. Akan mati secara keilmuan gohir kan begitu. Makanya dikasih nafsu sama Allah. Nafsu makan. Nafsu minum. Nafsu tidur. Nafsu berhubungan dengan lawan de jenis. Nafsu untuk cari har harta. Dikasih. Tapi sama Allah diperintahkan. Kendalikan... Nafsumu, makan secukupnya, minum secukupnya, berhubungan intim hanya dengan pasangannya. Semua di, dibatasi sama Allah, biar teratur. Nah, yang jadi masalah kita ini nafsunya kebablasan. Makan lima piring, minum satu gendong, semuanya serba kebab kebablasan. Melihat mestinya kan nunduk, lihat lotot ni. Kebablasan. Nah musuh kita ada lima, ada nafsu, ada hawa, ada, -ada dunia, ada syaitan. Shay, ada empat musuh kita. Nah kitanya mana? Kitanya adalah ha, hati. Kitanya adalah ruh. Sampai di sini jelas atau belum? Niroto abut dunia. Jarang-jarang tolong saya rangkan begini. Jarang atau sering? Jarang. Sesekali boleh ya bu ya. Masa ceramahnya begitu-begitu terus. Sesekali yang begini-begini, enggak -begini, apa kan? Ya Alhamdulillah 5 menit lagi jam 10 Keras, sebutan Jamnya habis bu Jam 10 Terasa enggak kalau udah jam 10 ini Enggak terasa Enggak Karena bapak ibu mendengarkan dengan ba, baik Dan ngomongkan asal-usul manusia Yang jelas asal-usul kita bukan dari kera. Nggak, kita bukan dari keraya, kita dari Nabi Adam Kalau ruh kita dari alam, sana Ini bagian yang menarik Saat Allah sayang kepada kita Dan tahu bahwasannya kita kalau tidak ditolong Itu tidak mungkin bisa kembali su suci Allah kasih satu bulan, namanya bulan Ramadan Namanya bulan Ramadan Di bulan Ramadan ini Allah perintahkan Langsung perintah dari Allah Setan-setan tangkap semuanya tidak boleh ada setan berkeliaran mengganggu manusia Semua setan ditangkap Coba kalau misalnya Apa namanya uh, Ada perintah Di sebuah negara ada perintah dari presidennya Semua preman yang bersalah Maupun tidak bersalah tangkap dulu penjara Satu bulan Aman atau tidak aman kira-kira Aman ya, kenapa? Biar yang belum jadi preman tidak jadi preman. Satu bulan Nah ini setan-setan ini Ditangkap semua semua Allah ditangkap, di penjara, dikatakan penjara nya di dalam A, air di laut di penjara di sana. Jadi ada nggak setan yang ganggu kita? Gak ada, gak ada se setan. Tinggal apa? Dunia sama nafsu so sama ha, hawa. Hawa itu apa? Hawa itu ego. Ego justru ego yang bagaimana? Tidak mau dikalahkan, merasa dirinya yang paling he, hebat. Tidak ada yang boleh lebih hebat dari dia. Biasanya yang kena penyakit hawa, kena penyakit hawa ini biasanya bukan orang biasa, justru ulama nih yang kena penyakit hawa ini. Atau orang yang pintar ceramah, yang biasa ceramah. Jadi model-model seperti saya ini, ini mudah kena penyakit hawa ini. Soalnya hidupnya cerah, ceramah, Gak mau nanti kalau ada ustaz lain yang ceramahnya lebih hebat atau ustaz lain yang kemudian nanti muridnya lebih banyak, Gak mau. Kok iso yo dek ngono ki ya? Terus timbul iri dan dengki. Asalnya dari Hawa. Dan Hawa ini penyakit yang bahaya. Karena murni warisan dari Iblis. Iblis dulu kan disuruh tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi Iblis mau atau enggak mau? Iblis tidak mau. Kenapa? Tidak mau dikalahkan. Harus saya yang nomor satu. Nah perasaan yang seperti ini. Kalau ada dalam diri kita. Ini yang paling bahaya. Inilah penyakit yang disebut Hawa. Kemudian ada satu lagi, nafsu. Nah, setan udah disingkirkan, tinggal nafsunya sekarang, maka Allah suruh kita puasa. Dah Ramadan puasa, makan dikit, minum dikit. Waktunya sekian jam, gak boleh makan, gak boleh mie, minum. Otomatis kalau nafsunya itu dikekang, maka nafsunya jadi lemah yang gak baik, teratur nafsunya, terkendali sesuai di jalan. Allah seharusnya dengan puasa nafsu juga beres. Betul, betul, betul, betul. Dunia yang namanya kita itu Ramadan disuruh fokus ke akhirat. Sholat, dikir, sholat, dikir, sholat, dikir, sholat, dikir. Seharusnya dunia juga tersingkirkan. Sehingga masuk bulan suci, masuk satu syawal, Hari raya, betul-betul kita Kembali seperti Asli, hanya ingat kepada Allah yang lain menjadi Kecil, anehnya Kejadiannya Seperti itu atau sebaliknya Tanya ya Hadirin para pemirsa, pendengar Dimanapun anda berada, coba nanya Setan ditangkap, Betul Setan dibuang ke laut, betul Pertanyaan Kita masih maksiat atau tidak? Tidak maksiat Masih Maksiatnya banyak atau sedikit? Banyak Kenapa? Soalnya kita udah jadi setan Setan itu kan suka bisikin kepada kita Kamu jangan deket-deket sama dia loh ya Kamu jangan berteman sama dia Itu kan kita suka dibisikin setan begitu ya Nah Terus kalau ada orang suka ngomong sama orang lain Kamu jangan deket-deket sama dia loh ya kamu jangan suka main sama dia loh ya. Kamu jangan datang ke majelisnya loh ya. Kamu jangan kamu jangan menghasut orang berarti manusia ini sudah jadi setan. Nah, kita-kita yang Sudah jadi setan ini kira-kira banyak atau sedikit? Kok ngomongnya enggak berani? Ngakoni awake dhewe dadi setan kok ora wani ning ngopo gitu. Jujur aja kita ini dididik setan 11 bulan. Itu didikan setan tuh banyak yang berhasil. Betul atau betul? Banyak yang ber, berhasil Makanya kita nyadar dulu Ramadan besok Jangan mau kita jadi se Setan kita harus betul-betul jadi manusia yang kembali Fitrah harus sadar dulu Nih setan sudah disingkirkan Makanya kita jangan jadi se Setan Nafsu Coba dilihat Sama Allah disuruh ngurangi makan Sama Allah disuruh ngurangi minum nah, Kok Ramadan tambah Makannya itu kok luar Biasa Biasanya itu sarapan paling tempe sama kecap lah ini kok sahur tambah dendeng ada Abon ada Telur ada Sayur ini ada Ini genahnya mau ngurangi sarapan atau nambah sarapan Ini mau ngekang nafsu atau ngumbar nafsu Yang mana ini? Ngekang atau ngumbar? Ngumbar Berbuka Mestinya cuma sedikit ya kan? Sebutir, dua butir, tiga butir Kurma, makan dikit untuk, untuk nyambung kehidupan Nyatanya kita kalau buko itu makannya banyak atau sedikit Banyak Terus minumnya satu gelas atau tiga gelas Satu gendong Makannya banyak Minumnya apa? Banyak Berarti nafsunya dikekang atau diumbar Diumbar, oke okay. Berarti urusan nafsu kita berhasil atau gagal Gagal Ramadan disuruh ngurangi Tidur, betul atau betul Betul. Kenyataannya, Ramadan yang biasanya jam-jam kita itu tidak tidur, biasanya melek. Kalau Ramadan jadinya tidur atau melek? Tidur. Berarti jam tidur nambah atau kurang? Nambah. Berarti nafsu tidurnya diturutin atau tidak diturutin? Diumbar. Nafsu tidurnya diumbar, dibiarkan begitu saja tidak dikendalikan. Itu yang menyebabkan pada malam hari raya. Pada malam hari raya Kebanyakan kita ini Tidak jadi fitrah Tapi ngungkuli sahurunging. Maaf Ngungkuli sahurunging. Malam satu Ramadan Sebelum masuk Ramadan Tingkat maksiat biasa-biasa Begitu masuk malam satu sawal Tingkat maksiat luar biasa Contoh Boleh ngasih contoh Mas Tono sama Mas Tini lagi deh kalau ada kesamaan nama jangan tersinggung itu hanya kebetulan belakangan. Mas Tono sama Mas Tini. Ada yang protes bib nama saya Tono bib Tini jangan dipakai enggak baik enggak baik. Ya udahlah. Mas Novel sama fulanah gitu. Nanti sebut nama keliru lah lagi. Mas Novel sama fulanah. Nih Mas Novel ini. Malam hari raya. Mas Novel nih mikir. Wah, malam hari raya kencan enggak bisa. Apa? Malam Ramadan kencan gak? Bisa. Mau ngobrol gak? Bisa. Ini kan udah malam hari raya. Biar bisa ngobrol enak. Biar bisa kencannya eh. Enak. Yuk pakai baju takwa. Dateng ke rumah. Fulana. Nawai itu apa? silaturahim Judulnya apa tadi? Silaturrohim. Padahal nawai itu pengen ngobrol. Wong loro Cedak co. Ce? Cedakan. Ngomongin silaturrohim. Prohim sampai di sana nggak puas setannya, dunu dunu. Kalau cuman ngobrol nggak enak, jangan melaku melaku, jangan melaku melaku. Coronetie, ding ding ding ding ding, ngomong-ngomong -ngo, Arab liling takbiran, Arab keliling takbiran. Ide bagus. Siapa yang kasih ide? Setan. Terus yang dikasih ide nurut atau nggak nurut? Nurut. Ya. Terus sama setan terima kasih itu enggak terima kasih. Suun setan, suun. Ide bagus. Ide Pak? Ba? Bagus. Terus dia lapor. Sama yang punya ru rumah. Bapaknya Fulana tadi. Pak, ini kan malam hari raya Pak. Teman-teman itu -teman remaja masjid pada takbiran Pak. Kalau enggak ikut kan enggak enak ya Pak ya. Saya mau berangkat takbiran. nih kelihatannya Fulana mau ikut gaya. Kelihatannya mau ikut jari. Dia eseng-ejak. Kelihatannya mau... Maikot, muleh enggak Pak ya? Kata bapaknya. Lah bapak itu udah kesurupan setan juga. Lah lumayan lah, biasanya ngejak nonton malam Minggu yuk, tak larang. Lain, no, pengajianlah pengajianlah. Lah nek pengajian lah apik. Pengajian lah lah apik, enggak Silakan berangkat nak, ini bagus ini takbiran luar biasa. Hati-hati anak -hati, ya, ya. Ini bawa naik motor bonceng nganan gojakan sing kenceng. Diperhatikan sama bapaknya, tak doake selamat nak nang jalan ya nak ya gojakan sing kenceng masa ini fulana bukan suaminya bukan istrinya fulan ya bukan siapa siapanya adik bu bukan kemudian gonceng gocekan rapat Allahu akbar Allahu akbar ini kira-kira nekat atau enggak nekat ini nekat maksiat atau enggak nekat maksiat nekat maksiat nah ini lo kira-kira nambah baik atau jadi lebih buruk ini minimal pada baik Na'udhubillah kalau sampai lebih bu, buruk Kenapa semua itu terjadi? Karena tidak ada upaya Untuk menahan nafsu Tidak ada upaya untuk Melawan di diri Makanya Ramadan ini, yuk kita hajar Nafsu kita, makannya enggak usah banyak-banyak, tapi yang sering Gitu yuk Berdoai ada, babe, Saya makan enggak banyak-banyak, bib, tapi sering Lima menit Makan, lima menit makan. Itu sama juga bo bohong. Lihat ciri-ciri orang yang betul-betul itu ngurangi ngurangi makan nanti bakdo kurus. Bobotnya susut. Lah kalau bobotnya nambah, mesti alasannya puasa saya ini kok kalau puasa kok berat badan saya tambah naik. Ya, makanmu tambah kok. Lah ya, nambah Bobotnya itu su, susut. Lah, kenapa susut? Malam terawih 20 rohkaat. Roh Abis itu malam setelah terawih masih tahajud lah, lagi. Setelah itu dia tadarus al-Quran. Al setelah itu ikut pengajian. Makannya alaka barnya. 30 hari seperti itu. Tidak usah diet. Otomatis dia akan semakin kurus. Sampai di sini bisa dipahami? Dah. Alhamdulillah. Sekarang sudah jam 10 lewat 7 menit. Kalau kita pengen uh, Menjadi orang yang fitrah lagi Kembali seperti bayi Nah syarat-syarat yang saya sebutkan di depan tadi Coba dipenuhi Mulai ngelawan nafsu Ego itu kita hancurkan Kita katakan orang lain lebih baik dari saya Jadi kalau ada orang yang salah Ya kita maafkan Tidak ada dendam kepada orang lain Itu praktekan betul Kalau itu insya Allah nanti kita jadi orang yang kembali fitro. Pesan saya ya, jangan pernah meninggalkan sholat isya berjamaah selama ramadan khususnya. Kenapa? Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang melakukan sholat isya berjamaah sepanjang ramadan, fakat adrukahal bahu minaletil kodri. Dia telah mendapat bagiannya dari malam al qadar Gampang toh? Nah, jadi masalah ada orang-orang yang isyaknya tidak jamaah, trawehnya justru jamaah. Ada tidak? Aku tak ngisak sehingga ngomah, terus lagi melu traweh. Ada kan? Jangan begitu. Isyaknya jamaah, baru tra, traweh. Kejar isyaknya dulu. Jangan sampai keting ketinggalan. Kemudian, perbanyak zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasul mengajarkan perbanyak untuk mengucapkan empat kalimat. Dua hal akan membuat Allah Tuhan kalian rizuk. Dua hal pasti kalian membutuhkannya. Sama ulama, kalimat itu disusun jadi rangkaian doa dan dzikir. Dua hal yang pasti membuat Allah rizuk adalah syahadat dan istighfar. Dua hal yang pasti kalian butuhkan adalah minta surga berlindung dari neraka. Disusun ulama jadi doa. Ashadu an la ilaha. Ilallah, Astaghfirullah, Nasya'alukalJannah, wa Nauzubika min alNar. Baca tiga kali, lanjutkan dengan doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidatuna Aisyah nanya, Ya Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, kalau ketemu, apa yang harus saya minta? Rasul mengajarkan, kuli ucapkanlah. Allahumma innaka afun tuhaimul afwa faafu anni boleh dibaca begitu atau Allahumma innaka afun tuhaimul afwa faafu anna dibaca tiga kali ditutup dengan ya carim terus ulangi dari awal. Jazallahuillahillahillah oh, astagfirullah jadikan itu zikir harian. Wiret harian karena Rasul yang memerintahkan. Kalau ada yang bilang, gak ada tuntunannya Ben Ya, gak usah B bi, Bingung, perbanyak baca itu Kemudian yang ketiga Ini penting ya, ini selama Ramadhan Usahakan kita Ngasih buka kepada orang lain Dan pilih orang yang Kira-kira itu yang sering posoni tenanan oh, Jangan Sembarang orang yang puasanya Beneran, biar apa kalau dia itu berbuka pakai apa yang kita berikan, kita dapat ganjarannya, betul? Jadi kalau poso kita ini ada kurang-kurangnya, nembelnya ya caranya begitu. Nah, makanya, kalau ngasih sesuatu buat orang berbuka, jangan korma. Korma tok jangan. Kenapa? Orang Indonesia kebanyakan batalkan puasa bukan dengan korma. Teh. Betul? Ya kan? Makanya di masjid itu kalau ada buka bersama, kita kasih yang lengkap. Gulone, yo, awa edwi sengayi. Tehnya juga kita yang ngasih. Listrik kita yang bayarin. Wah kan lena. Kau ngedok banyu, ngedok apa jenenge? Kompor. Gas. Gasnya kita yang yang bayarin. Semua keperluan untuk berbuka ini yang awal aja pembatal itu. Kira-kira kan snack, korma, kemudian minum minuman. Coba kita cari di satu masjid ikut urun buat 10 orang. Atau urun buat 50 orang. Syukur-syukur bisa urun untuk semua orang. Kalau satu hari kita bisa urun Ngasih buka tiga orang Berarti satu bulan Minimal itu kalau 30 hari Kali tiga ada berapa Sudah 90 Orang Ya insya Allah itu kan bisa nambal kurang-kurang Ibadah puasa kita Ini salah satu cara untuk menambal Kurangnya ibadah puasa Kita, ini tiga hal ini Kalau dijalankan insya Allah Cukup, terakhir Pengumuman Ya. Udah tahu belum? Belum. Masa belum? Kok belum tahu? Emangnya belum saya umumkan? Belum. Belum di sini ya. Malam 17 Ramadan. Tolong dicatat. Malam 17 Ramadan. Ikut mana? Ikut pamerintah. Malam 17 Ramadan. Nanti insya Allah kalau udah deket akan saya buat selebarannya ya. Malam 17 Ramadhan, Majlis Ar-Raudhah, Taman Al-Quran, Hotmull Quran. Mulainya jam 8 malam sama, selesainya mungkin sekitar jam 10 sampai setengah 11 malam. Diharap kehadirannya Bapak, ibu dan siapapun juga kira-kira berkenan hadir atau kurang berkenan. Niat dulu niat, pokoknya niat dulu. Perkara enggak hadir enggak apa-apa. Kira-kira pengen hadir atau enggak pengen hadir? Ya. Nawa itu saya pokoknya hataman. Benar-benar hataman. Kita nangis ba bareng. Ya, Untuk menyambut hari-hari berikutnya. Biar kita dapat malam al-kodar. 14 syawal. Eh, apa namanya? Malam 17 ramadan. Setelah itu, 14 syawal. Tolong dicatat. Karena saya belum tahu 14 syawalnya itu kapan. Jadi langsung saya pastikan saja. Pakai eh masainya ya Rabu 21 Agustus. Perkara nanti itu 14 Syawal atau 13 Syawal enggak jadi masalah. Pegang saja Rabu 21 Agustus, Rabu malam Kamis jam 8 sampai jam 10 malam. Itu halal bihalalnya Majelis Ar-Raudhah. Jadi saya minta semuanya wajib datang, yang enggak datang saya pecat jadi teman saya. <laughs> Guan Guyon, mosok ya gitu saya, enggak. Artinya ini saya semangati ya, wajib dah datang. Saya pengen halal bihalal kalau kalau saya datangi rumah jenengan satu persatu kan, dia ya bingung kan ya. Nah, kalau jenengan datang ke sini kan enggak bingung, alamat jelas. Nah, kalau saya yang ke sana kan bingung, ada yang di Kelantan, di Karanganyar. Makanya saya pengen, tanggal 21 Agustus rebo malam, kemes, teman-teman tolong jangan buat majlis halal bi Halal, halal bihalalnya kumpul di sini saja. Silakan bawa 20 truk, 30 truk. Artinya bawa sebanyak mungkin, ya. Setuju atau setuju? Kira-kira siap tak yang 14 awal datang? Siap datang. Yang siap datang insya Allah panjang umur. Iya, kalau tak datang kan berarti mati itu ya. Maksudnya kalau kalau tak panjang umur kan tak punya kesempatan dah? datang. Kalau yang datang berarti dia panjang umur umur minimal sampai 14 syawal. Ingat ya, Rabu 21 Agustus jam 8 sampai jam 10 sekaligus itu sebagai hari ulang tahunnya Majelis Ar-Raudhah. Yang keberapa Anggap saja yang ke 5000 gitu saja. Puspa ke berapa usah diurus, pokoknya hari ulang tahun Majelis Ar-Raudhah sekaligus peresmian bangunan ini selesai belum selesai saya resmikan gini aja kan udah kelihatan selesai toh padahal belum selesai lo hebatnya arodha tuh begitu ya urung rampung ya tetap rampung belum selesai tetap selesai maksudnya walau masih amburadul pengajian enggak pernah berhen, berhenti Bangun untuk pengajian makanya tidak ada judulnya karena bangunan pengajian berhenti ya pengajiannya harus jalan setuju hari ulang tahun arodha Kemudian berikutnya besok ini kalau udah masuk malam satu Ramadan entah harinya hari, berapa, hari apa saya nggak tahu ya ikut pemerintah ya malam satu Ramadan di Masjid Ar-Raudah disenggarakan sholat isya berjamaah plus sholat teraweh berjamaah yang mau ikut silahkan datang ke sini untuk hari pertama saya mulainya hari pertama ya. Hari pertama saya mulai salat isya jam 8. Nanti hari berikutnya insyaallah jam 8 kurang seperempat. Karena hari pertama kan kita masih tunggu menunggu hasil sidang Ibad itu ya. Biasanya agak molor kan. Nah, mau nunggu hasil sidangnya di sini boleh. Nanti saya setelkan TV yang gede. Ya ditonton bareng-bareng. Kemudian salat rawai. Silakan siap-siap rawai-nya 20 rakaat minimal baca satu juz. Ya, minimal baca satu juz. Jadi boleh bawa Quran kecil ya. Nanti kalau sholat sambil nyima, nyimak. Allah kalau jam 8 mulai, 9.15, 10.00 udah selesai salat tarawih. Dilanjut setelah itu pengajian. Ya, setiap malam pengajian setiap malam. Apa pengajiannya? Tafsir Al-Qur'an. Tafsir beneran ini, tafsir, ya tafsir yang beneran, gitu, bukan yang tafsir tab, tafsiran, tafsir Al Quran nanti jelas rujukannya dari dari mana. Saya akan pilihkan biar biar enak ya Ramadan. tuh karena kita pengen nyantai ya. nanti tafsirnya seperti dulu tafsir kisah-kisah na, Nabi. Jadi cuma cerita cerita saja, uh, tafsir kisah-kisah Nabi. Saya mau nanya yang kira-kira punya waktu pengin hadir coba angkat tangan. Ini ada ada tujuannya nanya ini nih. Ya. Loh, hadir pengajiannya aja enggak apa-apa, enggak usah traweahnya gitu Ini urusan pengajian, pengajian. Ya. Yang ada waktu pengin hadir ya, karena masing-masing sekalian -masing mungkin ada kesibukan. Kenapa saya nanya? Urusannya dengan konsumsi. Loh, iya nanti kalau enggak saya kasih traweh 20 rakaat, baca 1 jus lebih, terus pengajian. Terus gak ada cemilannya. Kira-kira enak atau kurang Abdul? Kurang Abdul kan? Kurang Abdul. Nah biar Abdul yang dari rumah mau bawa kacang goreng boleh. Yang mau bawa kacang godok boleh. Yang mau bawa belang goreng boleh. Bawa aja nanti di sini dimakan bareng? barang Tetap saya sediakan. Tapi biasanya kalau Ramadan saya open-open begitu sehingga nanti ada makanan tuh yang aneh-aneh. Kadang makanan yang masa saya kecil udah gak ketemu lagi ketemu tuh kalau Ramadan. Tapi ingat makannya jangan banyak Banyak Lu kan lawa itunya bukan mau makan Makan, mau ngurangi mah Makan, tapi pantas kalau udah terawah Dua porokaat, ah, ya kan Terus ngaji sekian lama Pengajian sekian lama Makan sekedar warek itu man? pantas Gak jadi masalah Boleh, bukan cuman makan Tapi gak ada iba ibadahnya Setuju? Siap? Siap apa? Siap makan Pak Barney. Siap makan Ya, InsyaAllah demikian Mohon maaf Kalau ada yang kurang-kurang uh, Ini saya mau bacakan dulu Beberapa permintaan doa Sebelumnya saya minta tolong uh, Satu fatihah Untuk Ayahanda Dari teman saya Akhina Ridwan Arba'in yang ayahnya lagi sakit di Yarsis uh, Sudah selama satu minggu ini Belum sadarkan diri Yaitu Bapak Mariono bin Merto Ijoyo Semoga Allah menyembuhkan Dari segala macam penyakit yang didivitanya Diberi kesehatan Sesehat-sehatnya Dipanjangkan usia sepanjang-panjangnya Ma'lutuful afiyah Al-Fatiha A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Mas uh, Mbak Ika Juliana dari Taiwan. Ya. Saya hari ultah yang 30 minta doa semoga panjang umur. Amin. Sehat jasmani dan rohani, amin Rezeki banyak, halal dan melimpah Manfaat dunia akhirat, amin Diampuni semua dosa, bisa menjalankan Semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah, amin Dan segera dipertemukan dengan Suamiku lagi, amin Dan menjadi keluarga sakinah, mewadah, warahmah, amin Diberi keselamatan dunia akhirat, amin eh, Habib Novel dan jamaah al-Rodho juga, amin Ini praktis nih doanya deh. Terakhirnya begitu Kemudian Doa untuk anak dari Mbak Iis dan Mas Pekik yang masih ada dalam kandungan Semoga diberi kesehatan ibu dan anaknya Diberi kelancaran dalam proses persalinan menjadi anak yang soleh, amin Begitu pula Ibu Zenita Erli semoga bayi yang dikandung menjadi bayi yang soleh Atau solehah, sehat orang tua dan anaknya, amin Kemudian untuk Ibu Poniman dan Bapak Surip, Semoga diberi kesehatan, istiqomah dan dalam beribadah panjang umur dalam ketaatan, amin Bapak Markon diberi umur panjang dalam ketaatan, istiqomah dalam majlis ilmu serta mengamalkan apa yang telah dimengerti dipermudah segala urusan. Amin, Allahumma, Amin. Ba Nindi Francisca yang mau ujian munakosah semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Kemudian untuk uh, Imam Ali Murtadha semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak yang soleh. Amin. Sholawat kebul apa yang diinginkannya. Kemudian teruntuk Erna dan Agus dari Ponorogo, semoga usaha saya lancar dan berkah. Semua masalah hutang piutang segera lunas. Amin. Begitu juga yang mengaminkannya. Ya. Kemudian, uh, ibu Nuryani untuk anak Dimas Wahyu, semoga Uh, masuk Sekolah BAM BAM 7 Bisa masuk ke sana Amin, insyaAllah. Sesuai yang dihajatkan orang tua dan anaknya InsyaAllah Barakah. Kemudian Almarhum Bapak Suparno Bayulali Semoga diampuni segala dosanya Diterima amal ibadahnya Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Diletakkan rohnya bersama para nabi Para sidikin, para suhadak dan para sulhian. Amin. Untuk ananda ni'matul mufidah Putri dan Bapak Sudiman Wono Kiri besok mau operasi di rumah sakit PKU semoga lancar dan cepat diberi kesembuhan seperti semula amin Allahumma amin kemudian teruntuk Taufani bin Haji si agar uh, pernikahannya segera direstui oleh kedua orang tuanya amin insyaallah kemudian teruntuk Bapak Senin bin Mentani ya, semoga terbebas dari segala hutang, dapat rezeki yang barokah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya dan cepat segala selesai segala masalahnya walafatul Ma afiyah. Amin. Alhadiniah Al, al Fatihah. A'udzu billahi Amin. Dan semoga semua yang ditulis oleh Mas Hadi diwujudkan oleh Allah Subhanahu Al-Fatihah. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita baca doa atau tuk majelis yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi Rahmatillah 'ada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انقطياتي والزلاتي وَتَقَبَّلْ جَمِيعَ حَسَنَاتِي وَسَامِحْنِي فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيْوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُبْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي اللَّهُمَّ إِنِّي طَامِعٌ فِي أَطَاك رَاغِبٌ فِي رِضَاك مُسْتَسْلِمٌ لِقَضَاك فَاكْتُبْنِي مِنْ أَوْلِيَاك waslub bi sabila hudak walhiqni bi asfiyak sallallahu alai sayidina muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin bapak ibu sekalian sekali lagi saya minta maaf atas semua salah dan kekurangan saya semoga kita bisa ibadah sebaik mungkin di bulan ramadhan dan semoga kita menjadi orang-orang yang merdeka dari godaan setan dan godaan nafsu dunia dan ha Demikian, terima kasih Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh